mojo repo dukungan dari Anda keikhlasen hati nurani panjenengan membawa berkah membawa hidayah dan juga inayah untuk beliau Bapak Edi Hartono selaku kepala desa terbaru periode 2019-2024 sukses ya bakal kita tampilkan artis yang berikut ini untuk panjenengan semuanya langsung aja kita simak untuk kehadiran dari Reza Lawang Sewu Manhattan Monggle Monggle Motion soting -te. terima kasih 2 2 2 2 Wokal gaga ga, yang galo dengan lagu ini ya. Eh? Ajak sampai baper.